Saya Sanima Umur 28 tahun Suami saya Tukang ojek Dan ngumpulin kardus Dikit-dikit Saya punya dua orang anak Yang pertama umur 9 tahun Yang kedua Umur 5 tahun Emang sebaan dari Allah Perasaan saya Rasanya sakit banget. Karena dengan situasi saya seperti ini Penyakitnya lumayan berat juga Ya saya sangat sedih ketika saya bawa ke puskesmas, ketika dari bayi itu, dokter mengatakan anak saya gagal jantung dan itu katanya harus dioperasi. Sedangkan saya kehidupan dari Tupang Ojek ini untuk biaya rumah sakit itu kan ya nggak mungkin lah. Diperkirakan itu memenuhi, memerlukan biaya dulu sekitar 35 juta. Saya Sedangkan saya untuk memenuhi uang sebanyak itu dari tukang ojek ya gak mungkin lah dalam kurun waktu anak saya umur hampir jalan 5 tahun ini usaha yang telah saya lakukan untuk anak saya Zahra adalah berobat paling juga ke puskesmas periksa perbulanan dan juga berobat ke rumah ibu haji di urut urut mudah-mudahan jalan darah dan urat-uratnya itu bisa sempurna nanti bisa dengan sendirinya Bisa menyembuhkan penyakit dari anak saya Itulah yang telah saya lakukan selama ini Dan Alhamdulillah ini dari tim Antipi Peduli Menengok ke rumah saya dan melihat keadaan rumah saya Dan anak saya sendiri Zahra Habibah Mudah-mudahan dengan bantuan ini Anak saya bisa sembuh sedia kalah seperti yang saya inginkan Sebelumnya saya mohon maaf ya sama e, Bapak Farouk, sama Ibu juga, ya sama Zahara juga. Mungkin ini waktu istirahat seperti ini ya. Terima kasih udah bisa silaturahim kumpul di sini, ya bertemu di sini. Ya Alhamdulillah, ya e, istilahnya silaturahim ini bukan hanya sekedar silaturahim, namun insya Allah merupakan perjalanan yang selalu eh, saya laksanakan. Begitu ya untuk, untuk melihat lihat e, kesabaran dari berbagai macam, hal yang terjadi kepada hamba-hamba Allah yang ada di muka bumi ini gitu ya Subhanallah ternyata perjalanan perjalanan ini akhirnya saya dapat bertemu juga dengan Bapak Karup di sini dengan senang hati saya senang sekali bertemu dengan Bapak Karup di sini ya alhamdulillah sedang di rumah Pak ya iya yes. iya mak sehariannya Bapak selalu di mana Pak biasanya saya bekerja tiap hari sebagai menara Oj oh begitu ya iya sekolah iya Oh kantor di di Paklang di Jalan Kusuma. Ya. Oh di Jalan Senasa aja ya. memang di sana mangkalnya ya. Yes. Digunakan atau uh, ojek begitu ya. Yes. Motor sendiri Pak atau mungkin pinjam orang atau bagaimana? Alhamdulillah motor sendiri. Alhamdulillah saya jatuhin, saya. Oh begitu tapi udah dimiliki ya. Alhamdulillah nikmat ya. Alhamdulillah. Jadi itu setiap hari seperti itu berangkat mungkin pagi sebelum kantor masuk begitu ya. Atau yes. kadang-kadang malam juga gitu malam teh istirahat bantuin istri saya membuat lontong oh ibu juga ada kegiatan di sini di rumah gitu ya oh bantuin oh bantuin, oh, bantuin mertua bikin apa lontong begitu ya jualan untuk di nasi uduk sama lontong itu tiap hari ya buatnya tiap hari selalu itu dan masya allah itu sudah berapa lama ini buat lontong lontongnya bu oh puluh tahun atau tahunan banyak sekali ya Selalu seperti itu. Yang me, itu, yang menjualkannya keluar itu siapa ada ya? Di rumah. Oh di rumah aja. Di rumah. Di depan rumah nanti mungkin banyak orang datang gitu ya. Kalau Bapak sendiri nge-ojek udah lama, Pak? Saya nge-ojek juga hampir 12 tahun lah. Oh, begitu. Ya. Alhamdulillah ya, ya dapat ya. di Tapi ini itu juga Ustaz, saya nyari-nyari hmm. kardus gitu ya, oh, beli kardus di warung. Iya, iya, iya. Dijual berapa? Oh, begitu. Nah. Jadi kardus yang ada di warung ya. dikumpulkan ya, juga itu. untuk nah. ini untuk eh istimanya yang lainnya gitu ya. Iya, tapi tambahannya ada lagi hanya itu aja ya. Nah, itu aja uh, jadi hanya istilahnya begitu uh, Ngojek kalau ada kardus-kardus apa dikumpulkan dijual di lapar dan Alhamdulillah seperti itu juga ya bisa istilahnya cukup begitu Ibu bapak tinggal di sini lama ya, ya paparuk ini ini uh, rumah sendiri atau ini rumah masih rame-rame ame ahli waris dari, ahli, dari bapak saya oh ya. begitu masih, rami -rami masih pokoknya rame-rame tinggal di sini ya, ya. gitu ya Alhamdulillah mudah-mudahan Kebersamaan keluarga semakin erat begitu ya. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah semakin erat dan semakin baik begitu ya. Alhamdulillah. Iya, saya dengar-dengar ini yang kecil ini anak pertama ya, Pak ya? Ini anak kedua. Anak kedua. Oh, ini namanya kalau enggak salah Zahra ya. Ya, saya dengar-dengar Zahra kelas berapa ini Zahra ini sekarang? Masih di PAUD di PAUD oh, masuk agama usia. Oh, berarti mungkin sekitar nah. anak ya, mungkin nah. sekitar kelas atau 5 tahun, 6 tahun lima mungkin. 5 tahun. tahun. Iya. Mohon maaf katanya uh, sakit gitu ya. Zahra ini kalau boleh tahu sakitnya sakit apa pak ya? Sakitnya waktu dari kecil ini stad yeah. dari korok pas lahir udah yeah. kita apa di ininya ada jantung kelainan jantung kata dokter di puskesmas. Oh kelainan Terus, jantung. Terus dari puskesmas dikasih rujukan ke dokter spesok menguntut semua karena masalah jantung. Iya iya. Iya iya. Iya iya. Iya iya. Iya iya. Iya iya. Iya Iya dan ini juga harus dioperasi tapi nunggu beratnya sampai 12 kilo Hmm, jadi belum kecil. masih kecil, ya. lah. tapi ya. sekarang udah 12 nah. kilo, lah. ya. Iya, terus udah dioperasi. Pernah balik lagi. Belum pernah balik oh. lagi ya, karena keterbatasan biaya ustadz. Oh Ketua begitu, jadi nggak pernah kotor lagi. Ya. Eh, maaf dalam hari harinya mungkin atau berapa kali sehari pernah merasakan rasa sakitnya, gejalanya bagaimana? Kalau lagi sakitnya atau terlihatnya bagaimana? Kalau lagi biasa sih enggak, nggak terlihat, ya. biasa aja. Iya seperti biasa saja nah, gitu. Kalau pas lagi sakit, kalau uh -huh. sakit ini orang pertandingan begitu entah jantungnya kena oh tetap jantungnya uh, Zahra ini sangat kencang gitu ya. Itu biasa aja kedengeran ya. Iya iya kedengeran ya. Hmm. Kalau lagi sakit lebih lebih. lagi sakit tuh kerasa loh, ke... oh. Mana itu kerasa gitu? Iya mungkin uh, berat, biasanya berapa hari sekali ketika merasakan sakitnya gitu? Apa mungkin? Pas, pas, lagi, bulan, pas lagi sakit. Tapi nggak tentu kapan gitu ya sakitnya. Nggak tentu ya kapan. Ya, uh, bulan kadang-kadang. Tapi kalau dia dalam keadaan sakit menggigil atau bagaimana atau hanya sekedar adu sakit gitu panas gitu kan hmm. jadi kita pun nggak tega untuk melihatnya gitu. ya pastilah seorang itu ayah dan ibu nggak tega hmm. melihatnya hmm. dalam keadaan beliau sakit atau dia ini sakit gitu yeah. tapi eh, selama ini aktivitas jalan saja ya kalau ya keras seperti biasa iya kalau lagi sakit misalnya beberapa jam atau beberapa waktu dia sakit saat terasa itu misalnya lagi sakit panas lagi berdetak jantungnya kencang sekali itu beberapa waktu apa cukup berapa lama waktunya terus selama dia sakit terus oh iya waktunya satu jam apa dua jam itu sakitnya dia itu sampai panas badannya gitu kadang-kadang sampai tiga hari kalau oh. kita bawa ke dokter ya ke dokter umum ya. mungkin dikasih dokter uh, penurun panas iya iya Nah, itu dia agak redai. Hmm. Jadi hanya dikasih kompres uh, panas aja gitu sedar ya. untuk meringankan bebannya dia. Iya, ini hmm. yang sakitnya. Oh, iya iya jadi seperti itu kalau kalau panas hanya di di apa namanya? diredakan aja panasnya ya. begitu ya. Sementara belum pernah pengobatan keluar lain belum. Ada rencana mungkin akan dibawa untuk diobati dengan medis biar lebih begitu ya, ya ke medis. Oh begitu pingin cepat begitu ya. biar tuntas ya Iya ya. Insyaallah lah mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang termudah buat Zahra ya, ya Cantik ya Insyaallah sehat Iya Insyaallah sehat Insyaallah lancar semuanya Amin. ya Zahra ya Eh -e -e, waduh cantik juga nih masya Allah Mengaji nih ya mau ya. cantik mengaji Zahra ya <laughs> yang hajinya jauh di sini ya Bu ya enggak Dan ibu selalu lihat kontrol tiap hari maksudnya terlihat gak pernah jauh dari rumah gitu ya nah, ini. Iya iya Di semua apa yang disampaikan itu insya Allah bermanfaat khususnya untuk saya atau untuk pemirsa yang melihat tayangan ini Dan ini bapak pernah atau ibu merasa kenapa gitu anak diberikan seperti ini gimana perasaan kecil gitu M pernah enggak tersiap dalam benak itu seperti itu gitu Pak apa itu <tangan> <tuk tangan> dalam keadaan sendiri atau bagaimana gitu mungkin tidak selamanya iman itu naik turun begitu atau maaf tidak selamanya naik pasti turun naik turun naik pernah dalam perasaan itu mungkin karena anak dalam keadaan sakit seperti itu tidak tahan lalu terucaplah ya Allah kenapa gitu pernah begitu min ada nah, ada ya tapi cara menanggulanginya saya hanya bahwa saya ini harus bersyukur, banyak bersyukur aja. Alhamdulillah. Iya, masya Allah. Itulah yang saya inginkan sungguhnya. Jadi jangan sampai ketika apapun yang terjadi terhadap kepada diri kita, khususnya kepada anak, jangan sampai menyatakan Ya Allah ini kenapa dan kenapa kenapa. Karena perkataan kenapa ini seolah-olah sangat tidak menerima apa yang Allah berikan kepada kita dan Allah jika ingin memilih hambanya untuk menjadi ahli surga itu terserah Allah. Iya, Allah pasti akan memberikan surga kepada keluarga ataupun khususnya kepada Bapak Faruq dan Ibu Faruk, Insya Allah dengan jalan daripada Zahra ini. Siapa tahu dengan adanya Zahra ini untuk menuju surga ini lebih mudah. Iya, jadi istilahnya dengan menyatakan inilah ada ini adalah jembatan saya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya anak adalah titipan dari Allah SWT Apapun yang terjadi Itu merupakan titipan Dan insya Allah Zahra ini saya yakin Insya Allah dengan keyakinan Dan kekuatan doa daripada ibu dan bapak Sehat insya Allah Amin. Tidak ada sesuatu yang mustahil Pernah dilihat Imam Bukhari Imam Bukhari ini dilahirkan dalam keadaan buta pertama kali itu Ya pertama dalam keadaan buta Subhanallah Lalu ibunya memohon kepada Allah Memohon, memohon, memohon Ternyata apa? Subhanallah Allah menyembuhkan penyakit dari Imam Bukhari yang mana butanya itu buta bawaan. Tapi di usia 7 tahun Imam Bukhari bisa melihat. Apalagi dalam masalah hanya seperti ini, Insya Allah dengan keyakinan doa daripada Bapak Parub dan Ibu Parub, Insya Allah ini Zahra ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesehatan, Insya Allah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala mungkin lho kita pertemuan ini kita akhiri dengan doa ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala khususnya kita mohon kepada Allah ee, kelancaran dari Ibu bapa ataupun untuk Zahra ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa kesab kesabaran dan kesehatan. Amin ya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad Wa ala Ali Muhammad Ya Allah ya Rabbana Segala puji yang sempurna hanya milikmu Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim Segala puji yang sempurna hanya milikmu Ya Rabbana Ya Allah ya Arhamar Rahim Apapun yang telah kau berikan kepada kami semuanya Adalah bukti cintamu kepada kami ya Allah Ya Rabbana ya Rahmanu ya Rahim Jadikanlah Anak yang diberikan olehMu sebagai amanah ini merupakan jembatan bagi kami menuju cinta dan surga Firdaya Usman. Sesungguhnya ya Rabbana, ya Arhamarrah ini kami mohon kepadamu agar kau lembutkan hati kami. Agar bukakan hati kami Sehingga hati hati kami Sehingga hati kami pandai mensyukuri Dari apa-apa yang telah kau berikan Sehingga hati kami selalu terbuka Untuk mengucapkan Alhamdulillah Dari apa-apa yang telah kau berikan Ya Rabbana Ya Arhamar Rahimim Terlalu banyak nikmat yang telah kau berikan kepada kami Ya Allah Ya Rabbana Kami yakin mungkin dalam zahir mata kami ini Merupakan satu kejelekan Namun hakikatnya merupakan kebaikan bagi kami. Ya Allah, bukakanlah hikmah kebaikan dari berbagai macam yang kau miliki kepada kami atas dasar kecintaanmu kepada kami. Bukakanlah semua hikmah, kebaikan dari apa-apa yang telah kami rasakan saat ini. Ujian demi ujian, cobaan demi cobaan. Ini semuanya tidak akan sanggup menggoyahkan hati kami untuk selalu mengatakan, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, Ya Arhaman Rahim Berikanlah kepada hambamu yang masih kecil Zahra Kesehatan Ya Allah berikanlah Kepada saudari Zahra Kesehatan yang sempurna Dan berikan kepada kedua orang tuanya Kesadaran yang sempurna Amin. Ya Allah sesungguhnya engkaulah yang dapat menyembuhkan Berbagai penyakit yang ada di muka bumi ini Amin. Dengan keikhlasan kami mohon Kepada ya Allah Amin. Allahumma syfieh Antasyafi La shifaa illaa shifaa'uka shifaa'an la yughaadiru saqamaa. Amin. Rabbana hab min azwaajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil aakhirati hasanatan wa qina Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wa salaamun 'alal al Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Mudah-mudahan semua berkah Ya, dengan silatulah ini Dan Allah mengabulkan doa-doa kita Amin Ya, amin Ya Allah, ya Rabbil Alamin alami. Pak Faruk, sebelum saya pamit Ini ada titipan dari Anteke Peduli Ya, silakan mungkin bisa dimanfaatkan Untuk Pak Faruk bersama keluarga Mungkin untuk pen, apa, pengobatan daripada desa hara ini Atau keperluan lainnya, silakan penting insya Allah, gunakan dan bermanfaat insya Allah Iya, mohon diterima Pak Faruk Alhamdulillah, ya. terima kasih <laughs> Tuhan iya ya, ya. Syawal bermanfaat ya Bapak Faruk ya, deh ya. Bapak. mari, mari, mari Bapak Faruk, <laughs> mari ya saya pamit ya, mari, assalamualaikum, semer <laughs> saya berbahagia itulah kunjungan tadi ataupun silaturahim kita ke rumahnya Bapak Faruk dan kita melihat bagaimana sosok Bapak Faruk dan Subhanallah tegar indah dengan ketegarannya. Indah dengan kesabarannya dan indah dengan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki anak yang masih kecil ataupun sudah besar itu semuanya ada titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak wanita terlebih lagi anak wanita. Sampai ada satu hadis yang sangat khusus untuk anak wanita. Rasulullah mengatakan, siapa saja yang memiliki anak wanita, dicintainya, lalu dibesarkannya dengan penuh kasih sayang, dididiknya secara Islami, maka Rasulullah mengatakan, "Untuk kedua orang itu, silakan mau masuk pintu surga yang mana saja." Tiba-tiba ada sahabat dengan menyatakan, "Ya Rasulullah, saya hanya memiliki dua anak wanita." Rasulullah menjawab, "Apabila engkau didik dengan benar, dicintai dengan benar, dibesarkan dengan penuh kasih sayang, maka kedua orang tua itu, itu silakan mau masuk pintu surga mana saja." Tiba-tiba ada sahabat dengan menyatakan, "Ya Rasulullah, saya hanya memiliki seorang anak wanita." Satu rasulullah mengatakan asal dibesarkannya dicintainya dengan benar lalu dididiknya dengan kasih sayang syariat islam terserah orang tua itu mau masuk pintu surga yang mana lihatlah rasul laki laki rasul ibu subhanallah yakni orang tua daripada zahra allahu akbar dengan kesabarannya dengan penuh cinta membesarkan zahra mendidik zahra allahu akbar ini satu keagungan yang Allah berikan kepada kedua orang tua ini. Untuk apa? Untuk memberikan satu hal yang terindah, yakni surga Firdausil A'la untuk kedua orang tuanya. Walaupun secara duniawi mungkin ini menyulitkan, mungkin ini membuat sulit dalam kehidupan, tapi secara ukhrawi demi waktu yang selalu diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga ini, insyaallah ini merupakan pelebaran jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan siapapun yang menyaksikan tayangan ini, insya Allah menjadi hamba Allah yang lebih bersyukur untuk mensyukuri dari berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita seluruhnya. Jazakumullah khair, ala husnistimaikum, lakum minni al-hubu wa du'a, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.